wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd alhamdulillah ibu-ibu setelah kita berpisah lebih dari 1 bulan eh enggak ya Sebulan lah kira-kira Sebab di Ramadan kita pernah berjumpa dua kali Sekarang kita berjumpa kembali Untuk melanjutkan kajian kita Tentang Tauhid Materi terakhir Yang kita bahas Di bulan Ramadan kemarin adalah Tentang syarat La ilaha illallah Yang tujuh poin tadi dan ketujuh-tujuhnya Sudah kita jelaskan Ketujuh poin itu Pertama ilmu Kedua yakin Ketiga qabul Keempat inqiyad Kelima sidik Kemudian yang keenam adalah Ikhlas Dan terakhir kemarin Mahabbah atau cinta Ibarat Sebuah kunci La ilaha illallah adalah kunci surga Ketujuh syarat tadi adalah gigi-gigi kunci tersebut Yang menyebabkan kunci tersebut Bisa berfungsi untuk membuka pintu surga Kita lanjutkan kepada penjelasan tambahan Tentang poin terakhir yaitu al-mahabbah Cinta Salah satu syarat Dari La Ilaha Ilallah Adalah cinta Maknanya adalah Mencintai Isi kandungan Dari kalimah La Ilaha Ilallah ini Juga mencintai Orang-orang yang Mengamalkan Isi kandungan La Ilaha Ilallah ini dan mencintai orang-orang yang loyal dalam melaksanakan syarat-syarat, seluruh syarat-syarat darilah ilaha illallah ini, serta membenci hal yang sebaliknya. Membenci syirik, membenci orang-orang yang melakukan syirik, dan seterusnya. Nah, ada Tanda-tanda tertentu Seseorang Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Dan Tanda-tanda Kecintaan Seseorang Kepada Allah Dianggap Sebagai syarat-syarat Cinta Seseorang baru disebut Mencintai Kalau syarat-syarat ini terpenuhi Kalau hanya di mulut bilang cinta Tapi syarat-syarat ini tidak dipenuhi Bohonglah cintanya Gomba Palsu Jadi Tidaklah Terbukti Keberadaan cinta ini tanpa dipenuhinya syarat-syarat cinta ini. Demikian juga cinta seorang kepada Allah baru terbukti diakui kalau syarat-syarat ini dipenuhi. Syarat pertama syarat cinta yang pertama atau boleh juga dikatakan tanda cinta yang pertama adalah takdimu maha billah, wa in khalafat hawa, wa bukdu ma rabbuhu, wa in mala ilahi hawa. Pertama lebih mengutamakan lebih menomor satukan apa-apa yang dicintai oleh Allah, sekalipun bertolak belakang dengan hawa nafsunya dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Ulangi menomor satukan atau memprioritaskan. Atau lebih mementingkan Apa yang dicintai oleh Allah sekalipun Bertentangan dengan hawa nafsunya Berseberangan dengan hawa nafsunya Dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah Sekalipun amat diinginkan oleh hawa nafsunya Ini tanda yang pertama Syarat yang pertama dari cinta kepada Allah Adalah lebih mengedepankan Lebih mementingkan Lebih menomorsatukan Apa aja yang dicintai oleh Allah Sekalipun bertentangan dengan hawa nafsu Sebagai contoh umpamanya ya Hampir semua yang dicintai oleh Allah oleh oleh Allah adalah bertentangan dengan hawa nafsu. Seperti seluruh pelaksanaan syariat. Saum itu bertentangan dengan hawa nafsu. Saum itu harus menahan diri dari semua hal yang paling dikejar-kejar, paling diinginkan, paling di Harapkan oleh semua manusia Manusia dalam hidup ini Fokus kepada tiga hal Makan Minum dan syahwat Kepada lawan jenis Orang rata-rata Mengejar tiga ini Ketika Saum Harus dijauhi Semuanya itu Tapi selama Saum Pada siang hari Saum bertentangan dengan Hawa nafsu tapi karena itu dicintai oleh Allah Maka kita prioritaskan Kita laksanakan Kita nomor satukan Hampir semua yang Allah perintahkan Itu bertentangan dengan hawa nafsu Sholat Mengaji Tolabul ilmi seperti ini Bertentangan dengan hawa nafsu kalau hawa nafsu, kalau ada waktu luang Seperti ini, mending berleha-leha Mending tidur Mending shopping Kalau banyak, kalau ada uang Mending umpamanya Nonton TV Atau yang sejenisnya Kalau harus hadir Di pengajian, uh Harus keluar ongkos Sampai di pengajiannya Harus duduk 2 jam, kesel Ngantuk Kesindir terus lagi Dan banyak lagi Tapi karena kita tahu Ketika ngaji seperti ini Adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekalipun bertentangan dengan Hawa nafsu Kita prioritaskan Walaupun menderita Tapi semua penderitaan itu Tidak gratis Semua penderitaan itu dibayar oleh Allah Ia ya, berupa pahala ia ya, berupa pengguguran dosa Ia ya, berupa curahan rahmat Dan berbagai macam balasan positif lainnya Semua yang Allah perintahkan dicintai oleh Allah Dan semua hampir yang diperintahkan oleh Allah Bertentangan dengan hawa nafsu Tidak semuanya ya tidak semua yang yang diperintahkan oleh Allah bertentangan dengan hawa nafsu, banyak juga yang diperintahkan oleh Allah yang sesuai dengan keinginan kita. Contohnya apa coba? Contohnya nikah. Makanya disebutnya juga orang yang nikah itu pengantin. Pengantin itu berasal dari penantian. Yang dinanti-nanti Oleh karena itulah Ini adalah sesuatu yang Sesuai dengan keinginan manusia Tapi umumnya Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Adalah bertentangan dengan Keinginan hawa nafsu kita Sebaliknya Tanda cinta yang lain adalah membenci apa yang dibenci oleh Allah Sekalipun hawa nafsu kita amat sangat menginginkannya Hampir semua yang dilarang oleh Allah diinginkan oleh hawa nafsu Allah melarang kita judi Allah melarang kita mabuk Allah melarang kita berzina Allah melarang kita menipu berdusta. Dalam semua yang dilarang oleh Allah terdapat kesenangan yang memikat Dan terkandung juga unsur candu di dalam hal-hal yang dilarang Itu yang membuat orang ketagihan Orang sekali terjerat mabuk, terus dia susah untuk keluar Orang sekali berjudi, mau kalah mau menang, kalah penasaran Menang harapannya besar, main lagi ya, siapa tahu menang lagi Walaupun uang sudah habis Dia jual apa saja yang dia, dia bisa jual Dalam perzinahan Ada unsur Candu, orang membuat dia ketagihan Nah itu Hawa nafsu Menginginkan semuanya itu Tapi seorang yang lebih Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala Dia akan Lebih memprioritaskan untuk meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah sekalipun hawa nafsu amat sangat menginginkannya. Dan ini adalah salah satu di antara tanda bukti atau tanda cinta seseorang kepada Allah. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Pertama, dalam surah Al-Furqan 43, Allah menyatakan Aro'ayta manittakhoda ilahahu hawahu, Afa anta takunu alaihi wakilah Kata Allah Tidakkah engkau perhatikan Orang yang menjadikan Hawa nafsunya Sebagai ilahnya Sebagai Tuhannya Sebagai sesuatu yang diikutinya Apa yang diinginkan oleh hawa nafsu Dia laksanakan Karena dalam pelaksanaan hal itu terkandung kenikmatan Dia laksanakan Itu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah baginya Sebagai Tuhan, sebagai ikutannya Ada orang yang seperti itu Kata Allah, tidakkah kamu perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya? Apaan tetekunu alih biwakil, apakah kamu akan menjadi pelindung bagi orang seperti itu? Dalam surah Al-Jasya 23. Al-Jasya itu surat 43 ya. Al-Jasya surah ke eh, 45, 43 antara dua itulah. 45 ya, 45 ayat 23. Allah berfirman, Afarou Ayta manitakhu da ilaha huwaahu, wa adzallahu Allahu an ilmin. و ختم على السمه والقلبه وجعل على بصوره غشاوة فمن يهديه من بعد الله تدakah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya Allah telah menyesatkan orang itu dan Allah juga telah menutup pendengarannya hatinya dan Allah pun telah menjadikan penutup pada pandangannya Maka siapa lagikah Orang yang bisa memberi hidayah kepada orang itu selain Allah Jadi dalam Al-Jaziah 23 ini Allah menyatakan bahwa Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, Orang itu sudah disesatkan oleh Allah Hatinya dikunci pendengarannya juga ditutup, penglihatannya juga ditutup. Mereka tuli, mereka buta, mereka bisu dari kebenaran. Mendengar nasihat, gak mempan, gak masuk. Melihat kebenaran, mereka gak mau terima. Hatinya, indraknya, seluruhnya tertutup dari kebenaran. Siapa orang yang mampu memberikan hidayah kepada orang seperti itu, Selain Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang sudah disabkan oleh Allah Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah wa falaha dialah. Siapa orang yang disabkan oleh Allah Maka tidak ada seorang pun Yang mampu memberikan hidayah kepadanya Nah itu adalah orang-orang yang Selalu mengikuti hawa nafsu Sekalipun apa yang diikuti oleh hawa nafsunya itu Sesuatu yang dibenci oleh Allah Orang seperti itu Tidak dikatakan orang yang mencintai Allah Jadi mencintai Allah Harus dibuktikan dalam bentuk Dia mengikuti atau menomorsatukan Apa-apa yang dicintai oleh Allah Dan meninggalkan semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dua ayat yang menjadi dalil. Adapun hadis juga banyak. Dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna harawaatul iman." Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu wa ay yuhibbal la yuhibbuhu illa wa ay yakraha ay ya'dasul kufri ba'da min kama yakrahu ay yuqnadha Ada tiga perkara Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya maka dia akan merasakan manisnya iman jadi iman itu punya rasa rasa iman amat sangat manis apa yang dimaksud manisnya iman kita sering bahas manisnya iman itu adalah at-taladzud fitu'afillah merasakan kelezatan kenikmatan rohania kelezatan batin keteduhan jiwa sehingga merasa betah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa betah ibadah betah salat betah saum betah ngaji betah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa itu yang disebut halawatul iman walaupun di dalam semua pelaksanaan ketaatan itu ada risiko kesel, capek seperti sawmi lapar seperti haji ya capek seperti sholat kalau lama-lama juga ada keselnya gitu ya apalagi ngaji kayak begini nah sekalipun ada aspek penderitaan di dalam pelaksanaan ibadah tersebut maka Tetap saja dia betah Karena dia merasakan kelezatan rohania Dalam ibadah itu Ya jangankan itu bu ya Olahraga Itu semua membuat capek Main bola Apalagi gulat Apalagi bela diri Ya benjut-benjut atau main bola sampai banyak yang patah kaki, yang cedera, ada yang mati juga malah Tapi, orang yang hobi, dia merasakan kepuasan batin tersendiri ketika main bola Semua resiko dari main bola itu, aduh gak ada apa-apanya lah dibanding Kenikmatan rohaniah yang mereka rasakan Apalagi ibadah, resikonya tidak sebesar main bola tapi kenikmatan rohannya jauh lebih besar daripada kepuasan Yang dirasakan oleh para pemain bola yang hobi main bola Oleh karena itu Rasulullah SAW Kakinya itu sampai bengkak, belah Karena apa? Karena lama berdiri dalam sholat Apa beliau tidak kesel? Kesel Apa beliau tidak cangkel? Tentu saja cangkel tapi rasa pegel, rasa cangkel, rasa kesel nggak ada apa-apanya dibanding kenikmatan rohaniyah yang beliau rasakan dalam sholat. Ketika saum, apakah kita tidak lapar, tidak haus, tidak lemes? Kita lapar, haus, dan lemes. Lalu kenapa kita tegak menderita begitu? Karena dalam saum ada kenikmatan rohaniyah yang tidak bisa kita rasakan dalam ibadah yang lain oleh karena itulah maka kita betah melakukannya. Nah inilah yang disebut dengan halawatul iman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tiga perkara. Siapa yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya dia akan merasakan manisnya iman. Nah, coba kalau selama ini diantara kita bu belum merasakan manisnya iman belum merasa betah dalam melakukan ibadah. Belum merasakan nikmat ketika salat, ketika membaca Al-Qur'an, ketika saum, ketika ngaji, ngaji kayak begini. Mungkin tiga perkara yang dijelaskan dalam hadis ini belum kita miliki. Coba aja nanti lihat. Kalau belum kita miliki wajar kita salatnya masih hambar. Wajar kita saumnya masih belum merasakan kenikmatan. Wajar kalau bacaan Al-Quran kita belum menyerap ke dalam jiwa kita, karena tiga poin yang dijelaskan dalam hadis ini belum termiliki oleh kita. Apa saja ketiga perkara itu? Pertama, nah ini yang ada kaitannya dengan bahasan pokok kita. Ayyakun allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada apapun. Daripada mencintai harta, daripada mencintai Keluarga daripada mencintai Diri sendiri malah Daripada mencintai dunia dan isinya Waalaikumsalam Allah dan Rasulullah jauh lebih dicintai daripada semuanya Ini poin yang pertama Kedua wa Wa'ayuhibbal mar'ala yuhibuhu illa lillah Kedua Mencintai orang lain Sesama muslim Dan dia Tidak mencintai orang itu Kecuali karena Allah Bukan mencintai Karena hartanya Dia kaya, maka saya cintai Mudah-mudahan kecipratan, bukan Bukan mencintai Karena jabatannya, dia Pejabat, mudah-mudahan Diangkat dari asistennya, bukan tapi mencintainya karena Allah Dia mu'min, kita mu'min Mu'min dengan mu'min wajib saling mencintai Karena Allah memerintahkan demikian Mau kaya, mau miskin Mau pejabat, mau orang melarat Pokoknya asal dia mu'min Maka kita mencintai dia karena keimanan dia kepada Allah Maka itulah yang dimaksud dengan mencintai karena Allah Ini yang kedua Ketiga, wa ia qurha ayudafil kufri. Ba'adah idz an qadhuh Allah min, kama yqurhu ayukzasa sinar. Ketiga dia membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan orang itu dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia membenci kalau dia dilemparkan ke dalam api siap ulang membenci benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran itu sebagaimana dia benci bila dia dilemparkan ke dalam api dia dulu pernah kufur kemudian masuk Islam Setelah masuk Islam dia sangat benci Kepada kekufuran yang dulu pernah dia lakukan Sebenci apa Kebencian dia kepada kekufuran? Sebenci kalau dia dilemparkan ke dalam api Saya yakin siapapun gak ada Yang mau lemparkan ke dalam api Bencinya luar biasa Amit-amit jabang bayi Kasabrang kapal lembang Dijauhkan sampai 70 ribu turunan Sampai hari kiamat Turunan kita sampai hari kiamat dijauhkanlah dari api Sebenci itulah kita kembali kepada kekufuran Dan saudaranya kekufuran Seperti umpamanya syirik Seperti umpamanya bid'ah Seperti maksiat, kefasikan, kezoliman Dan yang sejenisnya yang bisa menjerumuskan seorang ke neraka Walaupun dengan kadar yang berbeda tentu saja Kadar syirik jauh lebih besar Dibanding maksiat atau bid'ah. Ah. Tapi yang namanya penyimpangan Semua menjadi penyebab terjerumusnya Pelakunya ke dalam neraka Kita benci kembali kepada hal tersebut Dulu kita mungkin belum pernah kafir Belum pernah syirik Tapi mungkin dulu pernah kita bid'ah, ah. Dulu pernah kita maksiat Dulu pernah kita fasik, baulim Atau yang sejenisnya dan sekarang semuanya itu sudah kita jauhi, sudah kita tobati, kita benci kembali kepada kemaksiatan kita, sebagaimana kita membenci kalau kita dilemparkan ke dalam api. Nah inilah bu tiga poin, yang menyebabkan seseorang akan merasakan manisnya iman. Pertama lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding apapun, Kedua mencintai sama muslim karena Allah. Dan yang ketiga membenci kepada kekufuran. Tiga-tiganya ternyata berkaitan dengan perasaan cinta dan benci. Untuk memperoleh halawatul iman, manisnya iman. Berupa kelezatan rohania ketika ibadah. Berupa rasa betah ketika melaksanakan ketaatan. Ternyata harus memiliki tiga perkara tadi Lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding apapun Mencintai sama manusia, sama muslim Karena Allah dan yang terakhir membenci Kembali kepada kekufuran Setelah Allah menyelamatkan kita dari kekufuran itu Sebagaimana kita benci apabila kita lemparkan ke dalam api juga dalam hadis lain masih dalam bukhar muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah An, Rasul alaihi salatu asalam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna, ahaba ilahi min waladhi wa waladhi wal nasi ajma'in." Kata Rasul alaihi salatu asalam, tidaklah. Beriman, salah seorang di antara kalian, Sesampai aku lebih dicintai olehnya dibanding mencintai anaknya sendiri, orang tuanya sendiri, dan semua manusia. Ini syarat iman bu, wajib mencintai Rasul saw lebih dari apapun lebih daripada mencintai anak kita orang tua kita dan manusia lain. Kita kebayang ya bagaimana besarnya cinta kita kepada anak kita. Bagi yang sudah punya anak, kalau bagi bujangan belum merasakan. Atau cinta kita kepada orang tua. Bagaimanakah besarnya? Luar biasa. Nah ternyata besarnya cinta kita kepada anak atau kepada orang tua terkalahkan oleh kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan kepada diri sendiri Umar bin Khattab radhiyallahu pernah menyatakan wallahi ya Rasulullah anta ahabbu ilayya min waladi Wa mali Ilamin nafsi Demi Allah engkau wahai Rasulullah Benar-benar lebih aku cintai Daripada mencintai anakku dan hartaku Kecuali diriku sendiri Aku lebih cinta kepada diriku Daripada kepada engkau Kata Rasulullah SAW Tidak wahai Umar Tidak boleh sebera Kata beliau Tidaklah beriman salah seorang di antara Kalian sebelum dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada apapun Termasuk daripada dirinya sendiri Lalu Umar menyatakan Sekarang wahai Rasulullah engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri Implikasinya amat sangat besar nantinya Dalam amaliyah pribadinya Para sahabat untuk menunjukkan bahwa dia itu lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada dirinya sendiri mereka buktikan ketika perang waktu perang Uhud umpamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah terjerembab kepada ke sebuah lubang sementara senjata musuh siap menghunjam pada Badan Rasulullah SAW terlihat oleh sahabat, sahabat itu lalu menjatuhkan dirinya memeluk tubuh Rasulullah SAW sebagai tameng, prasei bagi tubuh Rasul SAW sehingga seluruh senjata musuh itu tertancap di punggung sahabat ini. Gugur dia sebagai syahid untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Karena dia lebih mencintai Rasulullah s.a.w. daripada dirinya sendiri. Nah ini contoh orang yang lebih mencintai Rasulullah s.a.w. daripada dirinya sendiri. Dan inilah syarat cinta yang pertama. Atau tanda cinta yang pertama. Yaitu lebih mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah Mencintai apa yang dicintai oleh Allah Walaupun tidak disukai oleh hawa nafsu Dan membenci apa yang dibenci oleh Allah sekalipun Hal yang dibenci itu adalah sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu Inilah poin yang pertama dari tanda cinta kepada Allah Kedua, muallatuman walallah wa rasulah, wa mu'adatuman adallah wa rasulah. Tanda cinta yang kedua adalah mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul, dan memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi yang kedua lah mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Seperti para nabi jelas, para malaikat, para sahabat, para ulama, para solihin, para syuhada, para siddiqin. Semua adalah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dari seluruh orang-orang mukmin, Keimanannya itu pasti Lahir dari kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya Maka wajib kita pun mencintai mereka Sebaliknya Memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya Orang-orang kafir Orang-orang musyrik Itu orang memusuhi Allah dan Rasulnya Wajib kita pun memusuhi mereka Dan sampai terbalik Orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya kita cintai Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya Kita musuhi Memusuhi para ulama Memusuhi sesama mu'min Yang ahlus sunnah Oh itu adalah sesuatu yang berbahaya Dan bisa menggugurkan Rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman pertama dalam surah Al-Mumtahan ayat yang keempat. Allah menyatakan, Qadakanat selakum uswatun hasanatun fi Ibrahimah. Walladzina ma'ahu idh qalu liqawmihim. Inna bur'au minkum. Wa mimma ta'budun min dunillah. Kafarna bikum. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal bagba'u abadan Hatta tu'minu billahi wahdah Kata Allah sungguh telah ada Bagi kalian Contoh yang baik Dalam diri Ibrahim Dan orang-orang yang menyertainya Ketika mereka berkata kepada kaumnya Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian Dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah Kami kufur kepada kalian Dan telah nampak Permusuhan dan kebencian Antara kami dengan kalian selama-lamanya Sampai kalian beriman hanya kepada Allah semata-mata Jadi Ibrahim Alih Isalam dan para pengikutnya menyatakan musuh, benci kepada orang-orang musyrik tersebut, karena kemusyrikannya terang-terangan, tidak berbasa-basi. Dikatakan wa badabainana wabainakumul adau walbaghbo telah nampak nyata permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahda Sampai kalian beriman hanya kepada Allah Selama belum beriman hanya kepada Allah Selama itu musuh gerot Musuh membunyutan, abadan Selama-lamanya Ini konsekuensi dari kecintaan kita kepada Allah Kita memusuhi orang-orang musyrik Karena orang-orang musyrik adalah orang-orang yang memusuhi Allah Maka kita pun memusuhi. Siapa yang memusuhi Allah berarti musuh kita. Gitu aja intinya. Juga ini berlaku walaupun kepada saudara. Adik dengan kakak, ayah dengan anak. Apabila berbeda prinsip dalam masalah tauhid satu muwahhid satu musyrik, tetap permusuhan ini pun berlaku sebagaimana dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-22 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولائك كتب في قلوبهم الإيمان kamu tidak akan menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir Menunjukkan rasa kasih sayang Kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya Sekalipun mereka yang menentang itu adalah bapak-bapak mereka sendiri Anak-anak mereka sendiri Saudara-saudara mereka sendiri Atau keluarga mereka sendiri mereka lah orang-orang yang Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka Jadi walaupun anak dengan bapak Walaupun adik dengan kakak Walaupun seseorang dengan keluarga terdekatnya Tapi kalau satu beriman Satunya lagi menentang Allah dan Rasulnya maka tidak akan pernah terjalin rasa kasih sayang diantara sesama mereka. Kita pernah dengar seorang tokoh munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abdullah bin Ubay. Pada waktu peristiwa hadisul ifki fitnahan terhadap Ansharohiyyalahu anha yang dihembuskan oleh tokoh-tokoh munafik di antara Abdullah bin Ubey sampai hampir semua terprovokasi terpengaruh termasuk Rasul sallallahu pun sampai mendiamkan Aisyah radhiyallahu anha sampai Aisyah menangisnya aduh enggak ketulungan bayangkan dikucilkan oleh orang yang paling dekat dengan dirinya oleh suaminya Sampai pulang ke rumah orang tuanya Nangis tidak henti-hentinya Selama beberapa lama Terakhir turun ayat Yang menjelaskan Bersihnya Aisyah dari semua tuduhan itu Setelah semua tuduhan dinyatakan clear Mulailah Semua orang merasa yakin Nabi Shallallahu Sulum akan menimpakan hukuman kepada para provokator tadi, para penyebar fitnah dan semuanya tahu tokoh utama penyebar fitnah itu adalah Abdullah bin Ubay. Semuanya sepakat pasti Abdullah bin Ubay akan dipenggal, akan dihukum mati. Semua yakin, termasuk anaknya Abdullah bin Ubay juga namanya Abdullah. Abdullah ini sahabat yang soleh. Walaupun ayahnya munafik Alhamdulillah kemunafikannya tidak Menurun Kepada anaknya Datang Abdullah Putra Abdullah bin Ubaik Kepada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah Kalau engkau akan menimpakan hukuman Penggal kepada ayahku Biar aku yang melakukannya Ayahnya mau Sama anaknya Kenapa? Karena aku tidak mau Aku memiliki perasaan dendam Kepada muslim lain Yang melaksanakan hukuman mati pada ayahku Kalau dikata, di, dilakukan hukuman mati kepada ayahnya ini oleh sahabat lain Dia sebagai anak khawatir Dendam kepada pembunuhnya nanti Ini berbahaya Makanya tangannya sendiri akan menyembeli bapaknya Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan Karena khawatir nanti orang-orang bilang bahawa Muhammad telah membunuh sahabatnya. Sebab secara lahiriah ya, Abdullah bin Ubay menunjukkan keislaman. Dianggap salah satu sahabat Nabi SAW sel suka sholat, suka bareng-bareng. Nanti oh dipenggal, disebar isu. Wah sahabatnya sendiri dipenggal. Kan seperti itu. Ini menunjukkan bahawa walaupun bapak dengan anak, tapi secara prinsipal amat sangat bertolak belakang Satu muwahid, satu syirik Maka tetap tidak akan terjalin Kasih sayang antara kedua-duanya Tetap musuh Juga dalam surah Al-Ma'idah ayat 51 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhaladzina amanu La tatakhidul yahuda wa nasora awliya'a Ba'aduhum awliya'u ba'ad Wa mayyata wallahum minkum fa'innahu minhum Hei orang-orang yang beriman Janganlah Kamu ambil Orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin bagi kalian Sebab sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain Dan siapa orang yang menjadikan mereka sebagai pemimpin di antara kalian maka orang itu termasuk bagian dari mereka Nah sebenarnya aulia di sini maknanya luas bisa pemimpin wali bisa juga orang yang dicintai orang yang disukai orang yang dekat hubungan secara pribadi dengan kita Sehingga mana ayat ini, hey orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali, artinya sebagai orang yang dicintai. Sebab sesama mereka saling mencintai dengan sesama mereka. Siapa yang mencintai mereka di antara kalian, maka orang itu termasuk golongan mereka. Karena Yahudi dan Nasrani jelas musuh Allah, musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama kita Muslim mereka tidak akan ribok dengan keislaman kita Allah menyatakan walantar bang kalian walan ah Yahudi dan Nasrani tidak akan ribok kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Tuh lihat umpamanya Israel sama Amerika. Selama kita masih loyal dengan keislaman kita, mereka tetap tidak akan terima. Makanya tidak boleh kita menjadikan mereka sebagai wali, baik dalam arti pemimpin ataupun orang yang kita cintai yang kita berikan loyalitas kita kepadanya, nggak boleh. Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tadi. Surah At-Tawbah ayat ke-23 Allah menyatakan lagi Bukan hanya orang Yahud Nasrani Saja Yang harus kita Jauhi Yang tidak boleh kita jadikan wali Baik pemimpin atau orang yang dicintai Tapi orang Islam tapi lebih mencintai Lebih menyukai kekufuran Daripada iman Orang ini pun Tidak boleh kita jadikan sebagai Wali Al-Tawbah ayat 23 Menyatakan Ya ayuhalladina amanu La tatta Aba'akum Wa ikhwanakum awliya'ah In istahabul kufru Alal iman Wahai yatawallahu minkum faulaikahum walimun. Hey orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa kalian dan saudara-saudara kalian sebagai wali. Lihat ada dua hubungan khusus. Pertama hubungan kekeluargaan bapa atau saudara. Kedua hubungan Keislaman Dia muslim Tapi Ini sahabul kufruan al-iman Kalau Orang itu lebih Menyukai Kekufuran Daripada iman Dia muslim Tapi muslim mungkin yang terdidik Dalam lingkungan yang sekuler Yang liberal Yang terkontaminasi oleh berbagai macam syubuhat gaul sama orang ateis gaul sama orang komunis gaul sama orang-orang liberalis sehingga jadilah seperti orang-orang jil Lep mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan maka tidak boleh kita jadikan mereka itu sebagai wali baik pemimpin ataupun orang yang dikasihi Maka siapa orang yang menjadikan mereka sebagai wali di antara kalian Maka dialah termasuk orang-orang yang boling Itu ayat yang ketiga atau keempat Tentang tidak bolehnya kita mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya Yang lebih mencintai kufur daripada iman Harus kita jauhi juga di dalam surah al Mumtahanah Ayat yang pertama Allah menyatakan Ya ayuhan ayuhalladhina amanu La tatta khidu adui wa aduwakum awliya Tulquna ilayhim bil mawaddah, Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq Hei orang-orang yang beriman Janganlah Kamu jadikan Musuhku dan musuh kalian sebagai wali Kalian tunjukkan Rasa kasih sayang kepada mereka Padahal mereka telah Kufur kepada Kebenaran yang telah datang Kepada kalian Jadi tidak boleh menjadikan Musuh Allah sebagai wali Baik pemimpin ataupun orang yang Dikasihi Itulah ayat-ayat Yang menjadi dalil Tentang haramnya Kita mencintai Orang-orang yang memusuhi Allah dan rasul Lebih menyukai kufur daripada iman. Maka wajib kita jauhi. Adapun hadis hadis pertama tadi tentang tiga perkara yang apabila dimiliki oleh seseorang dia akan merasakan manisnya iman. Salah satu di antara tiga ini adalah wa ayyuhil mar'a yuhibbu illallahi mencintai seseorang dan tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah maksudnya karena keimanan kalau orang itu kufur lalu kita cintai berarti pasti cinta kita kepada orang itu bukan karena Allah mungkin karena hartanya dia memang kafir sih tapi kaya makanya saya suka umpamanya ah bukan karena Allah dia memang kafir tapi dia kan pejabat kalau saya cintai saya bisa jadi pembantunya yang gaji gede gitu nah ini bukan karena Allah tapi kalau karena Allah Pasti karena imannya Walaupun dia miskin, gak ada yang bisa diharapkan Dari keuntungan duniawi Ngapain mencintai orang miskin kayak gitu ya Gak akan didapat apa-apa Nah bukan itu yang kita cari Mencintai dia Dapat pahala dari Allah Subhanahu SWT Walaupun miskin, walaupun bukan pejabat Tapi kita dapat Balasan dari orang dari Bukan dari orang, dari Allah Yang menyuruh kita mencintainya dalam hadis lain diriwayatkan secara hasan dan syarabani rahimahullah memasukkan hadis ini ke dalam silsilah al hadis as-suhiha kata nabi alaih salatu wassalam awtha qur'al iman al-hubbu fillah wal-bugdu fillah sekuat-kuat tali iman adalah cinta karena Allah dan benci juga karena Allah cinta karena Allah Maknanya mencintai atas perintah Allah Dan Allah hanya akan memerintahkan kita mencintai hal-hal yang baik-baik Mencintai orang yang baik-baik Mencintai amalan, amal-amal soleh Amal-amal sunnah, mencintai tauhid Mencintai tempat yang Allah perintahkan untuk kita cintai seperti Ka'bah, Mekah, Madinah. Baitullah, majlis-majlis ta'lim. Mencintai waktu yang Allah perintahkan untuk kita cintai seperti Ramadan gitu ya. Dan seterusnya. Ah, itu berarti mencintai karena Allah. Juga membenci karena Allah dan membenci perkara-perkara yang memang diperintahkan oleh Allah untuk kita benci. Seperti membenci manusia yang memang pantas untuk dibenci seperti orang kafir, orang musyrik, ahli bid'ah dan yang sejenisnya. Atau membenci amalan-amalan yang buruk seperti syirik, seperti kufur, seperti bid'ah, seperti maksiat. Dan mencinta, membenci tempat-tempat yang Allah perintahkan untuk kita benci Seperti umpamanya tempat-tempat maksiat Tempat-tempat yang bisa mengundang dosa Mendekatinya pun jangan Saya pernah ibu terfitnah Suatu saat saya diundang pengajian Di sebuah kantor nya kantor-kantor itu berada di reng-rengan tempat-tempat maksiat terselip di kiri kanan itu tempat biliar, tempat karaoke, diskotik gitu. Memang siang aksar ba'da asar. Saya cari parkir di depan kantor itu enggak ada, terus mapak akhirnya pas di depan tempat biliar ada yang kosong. Parkir aja di sana. Nampaknya ada tetangga yang lewat hafal mobil saya. Ustad main biliar. Padahal tempat parkirnya aja di sana. Masuknya nggak ke tempat biliar gitu ya. Tapi ke kantor yang mengundang saya itu tersebar sampai kedengaran ke orang tua saya negor. Masak. Penampilan kayak gitu. pakai gamis bilihat. Loh. Enggak itu ada yang lihat tetangga katanya. Oh baru saya terangkan. Itu cuma para kir. Emang yang kosong di sana. Jadi. Kita tidak boleh menempatkan diri kita. Atau barang kita di tempat-tempat. Yang bisa menyebabkan kita tertuduh oleh orang lain. Sampai. Sebuah peribahasa mengatakan man wabah nafsaufi makanituhma falayalu mana illa nafsah. Siapa orang yang menempatkan dirinya di tempat tertuduh, walaupun dia tidak melakukan perbuatan yang nista, hanya kebetulan ada di sana, maka janganlah dia mencelah kecuali mencelah dirinya sendiri kalau dia terkena tuduhan itu. Kita bergaul dengan ahlul bidah Walaupun kita tidak melakukan kebidahan itu Tapi ngobrol kelihatan oleh orang-orang Oh bergaul lah dengan ahlul bidah Kita lewat di hadapan rombongan para pemabuk Di antara para pemabuk itu ada yang kita kenal Atau kita nanya Nanya assalamualaikum Kita nanya Jalan anu kemana Sambil teler dia menerangkannya muter-muter lama kita terlihat oleh orang lain dari kejauhan Lagi ngobrol asik sama para pemabuk Bisa tersebar itu Oleh karena itulah Maka Jangan sampai Kita menempatkan diri Pada tempat yang akan Membuat kita menjadi tertuduh Membuat orang lain Suubam Jadi ada tempat-tempat yang dibenci Tempat-tempat maksiat Jauhi-jauhi untuk keperluan apapun kalau kita mampu menghindarkannya hindarkan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa 'ada fillah fa innamat tunalu walayatullahi bidzalik wa qad asbaha ghalib mu'akhatin nas liyawm ala amri dunya wa dzalika la 'ala ahlihi syai'a kata Ibnu Abbas siapa orang yang mencintai karena Allah juga membenci karena Allah juga bermualah karena Allah juga bermuadah karena Allah bermualah itu artinya lawan dari bermusuhan apa lawan dari bermusuhan bu Ber... bersahabat bisa saling mencintai bisa Saling mendukung, saling menunjukkan loyalitas Karena Allah Saling bermusuhan, juga karena Allah Jadi semuanya cinta, benci, men, men, e, menyayangi, memusuhi, semuanya karena Allah Maka dengan hal itu bisa diraih Wala Allah kepada orang itu Kecintaan Allah kepada orang itu Kasih sayang Allah kepada orang itu Dan Pada hari ini Kata Ibnu Abbas Pada hari ini yang dimaksud Pada hari ketika Ibnu Abbas hidup Nah ini masih zaman sahabat Pada hari ini umumnya Persaudaraan Persahabatan manusia Terjadi karena urusan dunia Padahal hal itu sedikit pun Tidak bermanfaat Bagi para pelakunya Karena urusan dunia orang bisa bersahabat dan karena urusan dunia juga orang bisa bermusuhan. Umpamanya dua orang ikhwan yang sama-sama ngaji tapi enggak kenal. Enggak kenal sama sekali. Karena bareng-bareng ngaji, akidah sama, tauhid sama, manhaj sama, dekat dengan mereka. Menjadi bersahabat lalu setelah kenal terjalin kerjasama di bidang bisnis urusan dunia ada masalah di sana apa yang terjadi? berakhir dengan permusuhan karena apa? karena mereka tambah akrabnya tambah dekatnya tambah e, intimnya hubungan mereka itu karena urusan dunia bukan karena akidah dan manhaj ikatan akidah dan manhajnya menjadi Terkalahkan oleh ikatan duniawi Akhirnya banyak ikhwan Tidak percaya kepada sama ikhwan dalam urusan bisnis Lebih mempercaya orang lain Pokoknya dengan ikhwan mah Gak mau berbisnis Kalau mau berbisnis jangan dengan ikhwan Tapi dengan orang lain Profesional walaupun maksiat Akhirnya akraplah dengan orang-orang yang ahli maksiat Tapi jujur dalam Hal berbisnis, ya profesional, ya disiplin, ya jujur, ya memberikan banyak keuntungan. Terseretlah dia kepada arus kemaksiatan orang itu. Waduh, proyek atau kerjasama dengan ahli maksiat ini banyak kotornya. Di sana ada suapnya, di sana ada pelicinnya, ada KKN-nya, ada unsur KKN. Dapakahnya korupsi? Kolusi Nepotisme Kolusi di dalamnya terkandung unsur Suapnya Manipulasinya juga ada Sebelum kekotoran-kekotoran lain Sekarang ini Kalau dulu umpamanya lobby-lobby tersebut Bagi kalangan atas mah, Di Golaf, sambil golaf, sambil tenis Sekarang sudah bergeser ke tempat-tempat Maksiat Sambil karaokean dan seterusnya dan seterusnya. Oh, kotor. Dia memang selamat dari kerugian dalam masalah dunia. Dia untung. Tapi celaka dalam urusan akhir. Imannya terkikis, akhlaknya juga menjadi tambah bejat. Ibrahim Bas di zaman beliau masih hidup menyatakan umumnya persaudaraan manusia pada hari ini karena urusan dunia, karena kepentingan duniawi padahal itu sedikit pun tidak bermanfaat bagi mereka. Jadi Ibnu Abbas menyatakan siapa orang yang mencintai karena Allah, benci karena Allah. Bersahabat karena Allah, bermusuhan juga karena Allah, maka dengan hal itu bisa diperoleh wilayah walayatullah, kecintaan Allah kepada orang tersebut. Inilah bukti yang kedua dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu mencintai orang-orang yang Mencintai Allah Dan memusuhi orang-orang yang Memusuhi Allah dan Rasulnya Ini yang kedua Terakhir buka ketiga Maksudnya terakhir Poin yang sedang kita bahas Ngajinya masih lama Bukti cinta yang ketiga tanda cinta atau syarat cinta yang ketiga cinta kepada Allah ya adalah itiba'ul Rasul saw wa iktiba'ul asarihi wa kabul wa kabuluhudah pertama mengikuti Rasul saw Menelusuri jejak langkahnya Serta menerima semua tuntunannya, petunjuknya Jadi mengikuti sunnah rasul termasuk salah satu bukti cinta Bahkan bukti cinta yang paling real, yang paling nyata Karena terlihat Mengikuti rasul salam salam menelusuri jejak langkahnya dan menerima petunjuk-petunjuknya. Ini bukti real, nyata. Kalau yang pertama, yang kedua kan amalan batin mencintai orang-orang mencintai Allah, memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah, perasaan, perasaan mencintai. Kalau ini real, amalan. Mengikuti jejak langkah Rasul Sallallam termasuk bukti cinta kepada yang paling real, paling nyata. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam.